Selamat siang Pak Agus. Iya. Komentarnya?、Eh, di Indonesia tuh semuanya tidak akan lancar gitu kalau nggak ada pungli tuh tidak akan lancar itu aja Bu. y a terima kasih p a k a g u s Selamat siang Pak Adi. s a n a t n y a Iya komentarnya? Kalau saya rasa pungli itu datang dari k e t、uh, i d a k m a m p u n n y a skillnya para aparat ya. Kalau パーティーのスキルはパンプランスのパランのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプラスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパンプランスのパン Uh, dan juga kemampuan skill kalau bisa sih ya sampingannya jangan di birokrasi juga lah s e h a r i buka pertanian kebun lah atau apa saya rasa yaudah itu aja terima kasih Pak Muhammad selamat siang siang, saya cuma mau kasih dikit komentar aja, kalau sudah kasih pungli pun sekarang masih dipersulit kalau zamannya order baru, itu kasih pungli lancar sekarang kasih pungli Masih susah Coba bayangkan Inilah zaman reformasi Zaman M dan sekarang Karena reformasi k e b e b l a s a n i Terima u aja t kasih Baik, terima kasih Pak Muhammad Pak Bidin, selamat siang Siang, Bu Silahkan Kalau pengulim memang dari zaman o r d e b a r u itu u d a h ada aman, aman a Sekarang Masih sampai sekarang lah Masih p e m g u l i h masih dari dulu Soalnya kalau kita Kita n gak g ngasih pengulim w u j u r u s a n kita ya begitu Pasti bersulit Kalau menurut pendapat saya itu, pemerintah itu karyawannya jangan terlalu banyak itu, jadi bisa menjadi yang besar. gitu. Kalau karyawan, kabinet karyawan, p a itu pegawainya banyak banget, kerjanya kayaknya kok enggak ada di tempat ada o n g r o n g o r o n g doang.、Gitu. Kalau pendapat saya, sebagai tempat saya, pengusaha kecil, yang... Kurangi karyawan, c u m a gajinya di next g a m ya. t i d a a d i p e n g u l i h a n b u k i n bisa ke orang. k a l a gitu.、Baik. Terima kasih, Pak Abidin. Paru di selamat siang. s e l a m a t s i a n g e m a t e r u s r i s a k t a s i h Pak. i a s i h p a t i h a t e r i p Terima k i p r i m a k a s i a k r i a k a s a k m a a k m a a Pak. i s i Pak. i s i t e i p Terima i p e r i m a k i a k t e m a k a e m a n a t m a k a p t i a i p t e r i m t e r i a k a a t e r i p t e r a k a a t s p e r a kasih, a k t s Terima kasih, a k t a t i m a k a s a a h k t a k a h a k a kasih, k i m a k a i h Pak. i m a a s i k m a k a s k e r i a n a a k e r i a k a a k e r i m k s a k e r i m a k s i a k r a k a s i a k t e r a t r i m a k a t e r a k i h a r i s i t e i s h a e r i s i e i s a e r i k a s e s a i k a s Ya, kita coba. Baik, terima kasih. Parodi, k Ibu Wibi, selamat siang. Selamat siang. Bang Abang, apa ya? Sekarang ini mungkin orang tuh takut. Oh, i a m a n udah deket ya. Jadi, takut gak pernah merasakan kaya gitu loh. Baik. Jadi, apa cari kesempatan gitu? Jadi, sekarang itu benar-benar u d e n n y a itu ujung-ujung duitnya itu lebih serakah dari sebelum-sebelumnya. Pokoknya. Sekarang ini benar-benar zaman e d a n itu benar. Pak Paulus, selamat siang. Siang Ibu.、Bahkan. Ya, kalau menurut kami lebih dari angka 4-5 persen, Bu, ya. Kena hampir semua lini dan hampir setiap hari itu terus terjadi pungli-pungli. Sering kita mendapat serangan h imbauan penerima dan pemberi sama-sama melanggar hukum. Begitu a n t u s i a s n y a pemerintah agar pungli dapat d i b e r a n t a s Tapi nyatanya selama ini, belum pernah kita dengar atau kita lihat Pemberi atau penerima pungli Sampai ke pengadilan Bu Pungli dibenci, tapi dicintai Karena ada pungli, urusan jadi cepat selesai Kapan pungli dapat diberantas Kata Ebir GAD e Tanyakan pada rumput yang bergoyang Terima kasih Bu Baik, terima kasih Bapak Pak r u d i Ya, selamat siap、Bu. Ya, silahkan Ya, mestinya ada penelitian yang jelas Dalam Menampilkan data itu Jadi data itu bukan sekedar diberikan pendapat tapi harus ditampilkan dan dibuktikan secara ilmiah bahwa itu memang terjadi dan itu kan sudah ada KPK keluarkan saja tinggal terima kasih baik terima kasih. Pak Rosat selamat siang selamat siang silahkan komentarnya kalau opini saya selama hukum di Indonesia belum bisa ditegakkan dengan benar maka pengutan liar itu akan terus baik itu aparat m a u p p r e m a n p r e m a n karena biar gimana pun juga mereka kan、e, mencari k e s e m p a t a n nah kalau kita mau memproses pungli ini ke aparat loh mereka itu juga aparat sedangkan mereka yang pungli kita gitu jadi gak akan tuntas artinya bahwa harus ada pemimpin-pemimpin kita yang menjadi pelopor untuk memberantas pungli-pungli ini dimanapun instansi pemerintah maupun juga aparat penegak hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu e l i Selamat siang. s a n g ibu. Silakan. Saya sih nggak usah j a w a b j a u ya. Contohnya kita t a r g i r di Senayan bu ya, di mana aja gitu bu ya? Kita bayar di d e p a n Di dalam aja t a r g i r aja kita mesti bayar lagi bu.、E, itu satu bu. Yang lain nih bu ya, kayak saya nih. Saya ini kan ada buka usaha nih bu ya. Kita bikin ijet A k gitu ya bu ya. itu dipersulitnya setengah mati. ini na belum surat dari RT, surat dari RW, itu ngurus izin aja lo h bu, mati nggak? Nah sekarang kalau misalkan ini RT taruh duit bu, taruh tempat di situ, kasih seikhlasnya aja. Nah itu bagaimana itu? m a n a bisa bagus. Orang pusing masih banyak kok di Indonesia. nggak usah pusing lah itu udah biasa. mau ngapa kesiapan? Semuanya pejabat Indonesia korupsi. Baik terima kasih, Bapak John selamat siang. Selamat siang bu. Silahkan komentarnya ya Saya setuju dengan pendapat Bapak yang sebelumnya ini Kita perlu leadership di Indonesia ini ya、e, Contoh, selada t a n t a itu omong kosong belaka Ya lah, ini sudah pemerintahan yang keberapa ini Ya, tapi、e, Saya k a n y a n y a dibalik Di instansi mana yang tidak ada p u n g l i Saya mau tanya Ya di instansi pemerintah maaf yang tidak ada f u n g l i kita butuh leadership mulai dari yang paling tinggi ya disitu contoh teladan dan benar-benar hukum itu dijalankan kalau enggak tercuma lah sampai kapanpun bangsa dan negara Indonesia ini n o m o r buntut gitu ya di Asia Tenggara maupun di Asia kita perlu strong leadership satu dan benar integrative leadership Itu,、Bye. menurut nama saya. Iya, terima kasih.